Mitra bisnis, hasil riset kesehatan dasar 2010 menunjukkan, cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 22 Untuk mendorong pemberian ASI eksklusif, Menteri Kesehatan mengatakan, mulai tahun depan, pemerintah berencana melarang penayangan iklan untuk susu formula bayi di bawah umur satu tahun. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan model senior Arzeti Bilbina. Arzeti, apa komentar Anda? Harus ya e, di dokter bahwa ibu-ibu itu mereka tidak punya pilihan selain saat lahiran anaknya diberi ASI, udah itu aja untuk 6 bulan pertama aja, selanjutnya baru boleh dikombin dengan yang lain. Jadi sebetulnya kalau ibu-ibu berpikiran bahwa ternyata tidak ada susu formula dengan sendirinya kan punya motivasi untuk bisa memberikan ASI, positif sih kalau mau jadi. Susu formula bukan produk murah, sehingga segmen pasarnya umumnya kalangan menengah atas yang seharusnya sudah sadar informasi akan pentingnya ASI. Akankah larangan ini efektif? Ya, tapi setidaknya kan ada usaha dari pemerintah. Dan masyarakatnya sendiri kan mau nggak mau, oh ada pilihan di mana memang harus saya memberikan ASI. Jadi tidak menggampangkan. Karena sebenarnya keuntungan yang yang, yang diuntungkan adalah si ibu dan bayi kan, bukan bukan si produsen susu itu sendiri gitu loh. Tapi selebih dari itu kalau ternyata si ibunya mau membeli susu formula ya, itu monggo-monggo aja tapi setidaknya jadi tidak ada beban mental dari pemerintah bahwa ayo kita berikan ASI kepada buah hati kita. Menurut Mbak, apa yang membuat para ibu menolak memberikan ASI? Bukan menolak mungkin ya, nggak enggak apa, enggak yakin bahwa ASInya cukup untuk buah hatinya. Cuman itu doang sih. Tapi saya yakin semua ibu itu ingin memberikan ASI. Beberapa faktor mungkin yang uh, membuat orang tua tidak bisa memberikan ASI, ya mungkin rasa tidak confident di dirinya bahwa dia tidak bisa padahal sebetulnya kalau dipaksain itu bisa, itu biasanya karena apa ya, kurangnya kurang pede, tapi kalau pede yakin, bisa mampu, cukup ada kok, sebetulnya lebih ke mentalitas ibunya aja keyakinan aja bahwa ibunya mampu kalau kita yakinkan bahwa kita bisa terus apa aja syarat untuk kita bisa uh, aslinya banyak, kita ikutin minum air kacang hijau Terus makan banyak sayur, daun katuk. Itu ikutin aja. Mungkinkah kekhawatiran perubahan bentuk payudara juga merupakan faktor yang membuat para ibu memberikan susu formula? Enggak sih. Terhindar dari kanker payudara malah. Justru kalau kita beli kasih asi, malah kita membantu kesehatan buat kita. Pemerintah sudah sudah memberikan informasi itu semua. Di rumah sakit-rumah sakit biasanya juga kita dianjurkan untuk memberikan asi. Demikian RTT Bilbina. Saya Kiki Wijaya.